Jelaskan padaku isi hatimu seberapa b e r あ i k i r s e d i k し t tentang.